では、パトニー、セラキンパトニー、 Kalau saya lihat,、e, masih jauh pangan dari api, ya, hindari k p o l i s i y a Cuman gemar t a k t a menyatakan di lapangan itu sudah buka rahasia umum lagi. Itu polisi biasanya hanya memanfaatkan pelapor,、e, bahkan kadang-kadang pelapor di kesannya, ya, kayak di manfaat. Ya baik, terima kasih Pak Tony Untuk komentar Anda Halo, selamat siang, siang Iya, d e n g a r Bapak? Saya Franz s i l a k a n Pak Franz Iya, itu apa yang dicarakan itu betul Dan saya setuju sekali dengan Pas FM Eh, Pas FM atau apa nih? Pas FM Pak Iya, Pas FM bahwa masalah ini Kalau perlu diekspos di koran kompas itu Terus menerus supaya polisi ada malu Karena gini, kejadian yang pernah saya alami Mobil saya pada saat diketok p e c a h Jadi ini kan s た a t u yang percuma sekali。 私たちは、こ e 人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、この人たちの行動を見て、 サンタジャマーャマーク、ファンタジャマーク、フ w ンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジ a マーク、ファンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジャマーク、ファンタジャ kalau berita begitu itu enggak kaget lagi itu enggak biasa Pak, memang begitu saya pernah ini kemarin, saya lapor yaudah dicatat-catat padahal saya juga bayar, ya cuman di, di, di, dilihat-lihat sebentar sudah pulang anu polisinya, itu kira-kira t -kira i g atau a e makanya p t m a kita kehilangan itu nanti kita lapor jadi bakal kehilangan dua kali terima kasih ya Pak oke、okay, Pak Reno, silahkan、eh, Pak Reno、ya. Uh, oh, almarhum、oh. Ditadak sama anak kecil yang Seumuran t u punya cinta Pada tahun lah Itu bisa-bisanya kok kakak saya yang bertuduh ya Padahal kakak saya itu lengkap juga aja pak Baik terima kasih Pak Reno Selamat siang, siang ya, ya. Dengan siapa pak maaf Dengan Tony a Pak Toni. s i l a k a n Pak Tony, Tony. a Polisi、uh, akan menerima, menerima Laporan Tindak pidana Atau Andainya yang dilaporkan itu Konglomerat ya、e, Konglomerat hitam atau penguasa p e r u s a h a besar Karena laporan itu h a s u s dimanfaatkan oleh mereka sendiri Begitu Kalau saya lihat、e, Masih jauh p a n a n g dari api ya Dan kepolisi ya Cuman gemar i n fakta menyatakan di lapangan Itu sudah bukan rahasia umum lagi Itu polisi Biasanya hanya memanfaatkan Pelapor、e, Bahkan kadang-kadang pelapor Di k a r e y a k a y a k dimanfaatkan oleh mereka gitu untuk penghasilan、uh, uh, tambahan begitu begitu dari saya ya baik terima kasih Pak t o n y untuk komentar anda halo selamat siang iya dengan bapak saya, oh Pak f r a n s silakan Pak f r a n s iya itu apa yang d i c a r a k a n itu betul dan saya setuju sekali dengan p a k FM eh p a k FM atau apa nih p a k FM pak iya FM のファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンののフのファンのファンのファンのファンのファンののファンのファンのフのファのファンのファンのファンのファンの u ァンの i ァンの a r ンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンの 私たち i この人たちのイントロステーションを受け取り e 行くことができます。こ a 人た i は、この人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち l 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの t たちの人たちの人たちあ人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの I たちの人たちの人たちの人たち